Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Berata dan saya ini sudah menikah. Kata orang pemimpin dalam rumah tangga itu adalah suami. Menurut saya ini aneh karena di rumah tangga saya yang pemimpin istri saya. Saya c u m a jadi ajudan pribadi. Iya, istri saya manggil saya bukan Arif, ekonyol、eh, h sini. サイコニョルダンダンアン e ナンダンダンポナポアサダンサンテサンテアジャンギットサンテサン g アジャンギットディピンピンカナディアヤンカラディアサイトチュマンガンタディアカカンピス、ガジャンピンキャンピス、サイバワニエナギカシミンタン・リマ Iya Saya ngajar dulu ya Eits Eh lupa Salim ya Bukan Helmnya dong Oh iya Iya Karena saya ini belum, belum pantas lah jadi pemimpin Dalam rumah tangga Karena pemimpin rumah tangga itu Harus bertanggung jawab kan Sementara freelance kayak saya ini Aduh Kerjaan itu ibarat hilal、Ia、Harus sabar dulu baru muncul Itu pun cuma sebentar Kalau suami lain kan, weh larang istrinya. Mulai sekarang kamu n d a k usah kerja, biar saya saja. Kalau saya, mulai sekarang kamu n d a k usah masak, biar saya saja. Kamu kerja jangan sakit ya. Biar saya yang gosip hitungan sayur. Tapi ya mertua-mertua lain biasanya tuh malu kalau menantunya itu kerjanya tidak jelas. Mertua saya tuh tidak. アンドゥルーラ。い、ah ah uh,、マラサナン、レッサイエたィティフィー、カダン、アジャック、イ見サイエン、ノントンバラン、ムキンディアマン、ユキ見トゥブ、レッアナニャアリブ、カダニャハハハハハハハハハハハハハハハ i ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ Tapi ya kalau saya dapat kerjaan stand up, saya pede pulang malam. Pulang malam, buka pagar rusuh. Dang, dang, dang. Sayang, saya pulang. <tuk> biar didengar sama mertua kan. Masuk, saya pipis, siramnya satu baskom. <tuk> pede. <tuk> Tapi kalau tidak ada kerjaan, cuma nongkrong. Pulang malam, pelan. Buka pagar, pelan. Dang, dang. Sayang, saya bisa pulang tidak. <tuk> saya pipis, pelan-pelan. Siramnya p a k a i pipis lagi. <tuk> Tapi ya sebentar lagi saya akan jadi ayah. <tuk> iya. Tapi yang kasih anak sudah jelas pemimpin saya. Kalau saya e n d a k berhak. Iya. Sayang ini nama a n a k kita ya Siti Aisyah. Atur bosku. <tuk> <tuk> iya kalaupun dia kasih nama yang aneh juga saya bisa apa. Sayang ini yang nama anak kita ya, Abdul Posyandu. Atur. <t deer puji> Tapi kalau saya dikasih kepercayaan oleh pemimpin saya kasih nama. Anak saya kalau cewek saya kasih nama suci. Kalau cowok kompas. Iya lah. Biar nanti di tongkrongan jadi anak yang independen dan terpercaya. <revenge> Ya lumayan lah, ditanggung sama kompas lahiran istri saya. <gifat> <gifat> iya gitu. Tapi ya saya jujur takut memimpin anak. Takut anak saya itu cuma nurut sama ibunya. Iya. Ntar saya cu nanti saya suruh kan, Nak, tolong cariin HP bapak. Iya saya cari, tapi tolong cari kerja juga pak. a d a capek jual tisu. <gifat> Terima kasih saya a r i f Brata. t e p u tangan buat a r i f Brata. s i l a k a n pertama komentar calon dong. a r i f Brata, k a l lihat LPM-nya lumayan itu. t e p tangan buat saya, y u、eh, a r i f Brata, a r i f Brata dong. a r i f Brata dong. Ya, yang ngasih lintawa kan dia. Ya nanti saya kasihkan dia juga n g g a k apa-apa kan. Ya, United Nations. Tapi kalau lihat dari LPMU, saya sih melihat dari, kalau saya lebih pada praktek ya, kalau teknis nanti urusan banji, masalah tema dan sebagainya, tapi kamu sudah pada scoop yang menurut saya masuklah untuk bicara masalah pemimpin dan kepemimpinan di keluarga kamu. Very good job. Terima kasih calon. Terima kasih ca, k Pak d e silahkan. Iya. <tuh> Uh, di awal kenapa sih?、Ya? Ini tiga-tiganya selalu memperkenalkan diri dulu. Ngapain? Saya udah k e t a tahu t kamu. Gak i t u loh. g perlu ini kompetisi. Jadi s i h d a p a t mungkin di depan. Karena saya agak khawatir tadi di depan kamu agak lambat. Lambat sekali di depan.、Ya. Ketengah ke belakang baru. Kamu walaupun gak terlalu rapat tapi tebal.、Oh, tebal. Kualitas dari LPM-nya bagus banget tadi. Oke?、Okay? Terima kasih. Terima kasih banyak. s e l a n u t n y a silakan Bang Panji. i Ya memang kelihatannya tiga-tiganya nih kayak kebingungan dikasih tema pemimpin. Karena dari tadi ngomonginnya tuh pemimpin yang cewek lebih kuat daripada yang cowok. Mau itu pacar mau itu suami gitu. Jadi、eh, mau itu pacar mau itu istri gitu. Jadi n、um, gak g terasa gitu variatif. Dan lagi-lagi barusan juga ada beberapa b i t yang sebenarnya kalau dipikir-pikir keluar aja gitu dari tema. b i t soal Mertua ngajakin nyokap lu untuk nonton TV segitu liat nih k e r a n y a hahahi a h h h i i doang gitu. Itu kan sebenernya ga k ada hubungannya sama pemimpin satu beat itu sendiri. Beat soal k a l a u lu d a p a t job stand up pulang berisik-berisik. Itu kan s a m p a i ujung s a m p a i nyiram pipis dengan pipis sendiri ga k ada hubungannya sama pemimpin gitu. Satu beat itu gitu. Jadi kelihatannya ini bukan cuma masalah satu dua orang. Ini masalah、mm, angkatan ini kelihatannya. Makanya gue ga k sabar pengen liat yang lain. Ada gak yang tangkas gitu menggunakan tema pemimpin. Kalau soal lucu sih lucu, lucu, dan dari sisi materi sih solid, nilai sih oke,、okay. ya cuman kalau dikasih tema kan harapannya kan bermain dengan temanya. Ya,、yeah. thank you. Terima kasih, Pak. Halo, teman-teman, saya Arief Brata. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Stand Up k o m p a s s TV. Let's make love.